اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل ثقينا في قلوب المؤمنين ليأذن بإيمانا مع إيمانهم Allahumma salli wa salim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Ya Allah, wahai yang maha gagah Yang menggenggam langit dan bumi Yang menguasai segala kejadian Jadikan pertemuan ini pertemuan yang engkau ridhoi Menjadi terbukanya hati-hati yang tertutup. Tercahayainya hati yang bulita. Melembutnya hati yang membatu, Dan jadikan pertemuan ini membuat hati kami saling mengasihi di jalanmu. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air... Negara Indonesia didesain oleh Allah subhanahu wa ta'ala ternyata begitu strategis, begitu besar, begitu berpotensi. Kalau kita berbicara Jepang, Jepang itu tidak lebih besar daripada Sumatera. Kalau kita berbicara negara tetangga Malaysia... Malaysia juga tidak lebih besar dari pulau Jawa Apalagi Taiwan Apalagi Singapura Kita sepatutnya menjadi negara yang sangat dihormati di dunia ini Kita bandingkan Besarnya negara Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Kalau diukur Peta itu disimpan Mau disimpan di mana? Di Eropa di Afrika, di Amerika, katakanlah peta Indonesia disimpan di Eropa. Katakan Sabang itu sama dengan sebuah kota di sebelah baratnya Inggris. Di sana ada sebuah kota yang namanya Dublin, Irlandia. Ini Irlandia maka Sumatera itu akan menjorok melewati Inggris. Ujungnya ada di Prancis, Kalimantan itu akan ada di Jerman Sulawesi itu juga ada di Ukraina, Masuk terus Jawa itu di Italia Nusa Tenggara itu di Yunani Bahkan di atas Turki Dan ujungnya yang namanya Papua Itu akan berada di Georgia Di Rusia Dan yang namanya Merauke Itu akan ada tempatnya Di ujung atas dari Turki Bayangkan Dari Dublin sampai ke Rusia Itulah Indonesia 13 negara tertutup Kalau kita pindahkan sekarang Indonesia ke Afrika Katakanlah simpan di kota Rabat Maroko Maka akan menjorok ke bawah Sumatera itu ada di Aljazair. Naik lagi di Jawa itu di Nigeria dan Chad. Kalimantan itu ada di negara Libya. Dan Sulawesi ada di sana. Mesir itu ujung daripada Maluku. Dan ujungnya dari Irian ada di Mesir. Dan bawahnya Irian itu ada di Sudan Utara. Dan kota Merauke itu letaknya tepat di sekitar Jeddah Saudi Arabia. Delapan negara tertutup dari ujung barat Afrika sampai ke Saudi Arabia. Itu Indonesia. Kalau mau disimpan di Amerika Serikat Maka ujung yang namanya Sabang disimpan di kota Vancouver Kanada dan Marauke nya akan berada di seberang paling timur di Washington Itulah Indonesia Makanya negara sehebat ini Sebesar ini Kalau selalu terpuruk Dan yang paling menyedihkan Bangsa ini dihuni oleh mayoritas terbesar Umat islam komunitas terbesar di dunia Ada di negeri ini Saudara-saudaraku Maka Pilihan kita hanya satu Apapun yang terjadi di negeri ini Pilihan kita hanya satu Kita harus bangkit bersama-sama Setuju ini? Apapun yang terjadi pilihannya hanya satu kita harus bangkit bersama-sama. Sudah terlalu lama kita ini terlelap. Nah, insya Allah kita akan membahas... Strategi kedua seorang pemimpin. Kan sebentar lagi pemilihan presiden. Nah, nanti lihat dulu. Ini keteladanan apa? Yang kedua, Ah ternyata... Nabi Muhammad SAW... Beliau... Jauh sebelum memimpin Diberi gelar oleh masyarakat Dengan gelar yang tidak pernah ada sebelumnya Dan tidak ada lagi sesudahnya Tidak ada satu kampus pun di Indonesia Yang berani memberi gelar ini Kepada lulusannya Termasuk kepada para dosennya Masih ingat gelar apa itu? Al amin seorang yang sangat kredibel rumusnya begini ini rumus sederhana pemimpin itu pemimpin memimpin pengikut mengikuti pemimpin tidak bisa memimpin pengikut tidak akan mengikuti nah untuk bisa diikuti orang lain Ikut itu namanya komitmen Pemimpin ini hanya akan diikuti Kalau pemimpin ini percaya kepada pemimpinnya Yang dipimpin percaya Dengan kata lain Komitmen dari bangsa Komitmen dari rakyat Hanya diberikan kepada orang yang dipercaya Tidak mungkin bangsa ini bergerak Kalau rakyatnya tidak percaya kepada yang pada pemimpinnya Nah kredibilitas inilah Tapi ini rahasia kita-kita saja ya Jangan dibocorkan ini Ternyata faktor kredibilitas itu minimal tiga Satu Seorang pemimpin yang kredibel Syarat mutlak awalnya adalah Jujur Terpercaya Tidak ada dusta Di antara kita Tidak pernah ada bohong tidak ada janji yang diingkari. Tidak ada amanah yang dikhianati. Ini penting. Orang yang jujur, Waktunya tenaganya untuk maju pesat sekali. Kenapa? Karena orang yang tidak jujur, Waktunya akan habis untuk menyembunyikan ketidakjujurannya. Sekali kita bohong, bohong itu akan mencuri waktu kita bohong itu akan menjadi penjara bagi kita kita akan kehilangan sebagian hidup kita hanya untuk melindungi ketidakjujuran kita nah celakanya kalau sudah bohong, dilindungi bohong bohong ini juga harus dilindungi maka ngebohong lagi jadilah asukib asli tukang kibul Saudara-saudaraku... ...bagaimana mungkin kita punya pemimpin Astukib? Orang-orang yang tidak jujur... ...dia tidak akan pernah bisa berprestasi dengan baik. Karena waktu, tenaga, pikirannya tidak pernah maksimal. Tetapi orang yang jujur... ...apa yang harus kita takutin? Kemarin sudah dibahas... ...orang yang tidak jujur saja ingin senang kepada orang yang jujur. Para koruptor itu dia tidak mau ditipu padahal dia tukang tipu, ya. Suami yang selingkuh itu tetap ingin istri dan anaknya jujur padahal dia juga tidak jujur. Aneh. Yang tidak jujur aja senang kepada yang jujur, ya. Ibu, ibu ingin punya suami jujur? Yang jelas suaranya, Bu. Ingin punya suami jujur? Kurang jelas. Ingin? Ah, ibu siap kalau suaminya jujur? Kenapa jadi mudar begini siap? <guluh> ada suami jujur, istri kelenger ada itu. Mama, sing sabar ya, anggap saja ini anak mama. Saudara-saudaraku sekalian Orang yang jujur Itu disukai siapapun Orang tua senang kepada anak yang jujur Guru senang kepada murid yang jujur Oh sekarang mas saya susah cari modal Tanya kata yang punya uang Justru kami mencari orang-orang yang jujur Yang bisa mengelola uang kami Jadi memang orang jujur inilah yang dicari Kenapa kita tidak tampil saja, kita jadi orang jujur ya? Halo? Setuju tidak? Tiap orang nyari orang jujur, perusahaan nyari karyawan jujur, karyawan senang atasan jujur, semua orang nyari orang jujur. Tampil saja kita jujur. Tapi kenapa bangsa ini dikenal sebagai bangsa korup, bangsa tidak jujur? Tahu penyebabnya kenapa orang tidak jujur? Orang tidak jujur karena dia kurang iman. Kalau orang sudah yakin rezeki dari Allah, kenapa sih harus licik? Hmm? Jauh sebelum rahir kan rezeki sudah habis dibagikan beres ya. Garong aja dikasih uang, masa kita enggak? Gajah aja tidak sekolah gemuk-gemuk, masa kita tidak kebagian? Makanya jangan pernah pilih pemimpin yang tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah, dia tidak akan takut. Dia hanya mengenal dunia, tertipu oleh dunia dan kita jadi sasarannya. Stop. Pertanyaan pertama kalau nanti pemilihan capres orang ini jujur tidak? Ya. Set. Kalau sudah banyak bohongnya, jangan dipilih nanti kita ditipu, celaka <gulau> ya. Dua, cakap memuaskan. Semakin banyak Kekecewaan semakin turun kepercayaan. Mama, tolong masakin nasi goreng. Pas datang tuh asin. Ma ini terlalu asin. Oh iya maaf pak, bikin lagi. Besoknya tuh pedas. Mama, ini maaf terlalu pedas. Besoknya lagi tuh pecin. Satu, dua, tapi kalau sudah terlalu sering bikin kesalahan, itu tidak akan dipercaya lagi. Betul tidak? Oleh karena itu, kalau mau kita punya pemimpin yang baik, atau kita belajar jadi pemimpin, mulai sekarang kita harus ekstra hati-hati membuat track record kita, membuat perjalanan hidup kita, kita pasti akan berbuat kesalahan tetapi jangan sampai kesalahan itu berulang-ulang bahkan semakin besar kita akan jatuh wibawa ketika kita terbiasa berbuat kesalahan tetapi kalau kesalahan membuat kita bangkit menjadi lebih baik insyaallah nah bangsa ini ini terlalu besar untuk sebuah kesalahan kita harus cari pemimpin yang memang punya kemampuan memuaskan kalau ibu bertanya Kenapa suami saya AA kalau dulu kelihatannya cinta sekarang kok masih cinta tapi kelihatannya kepada yang lain misalkan. Nah sigma ini yang harus kita pelajari. Jadi gampang untuk kredibel itu namanya sigma kepuasan ya. Jadi contoh yang paling dekat itu maaf kalau ini berulang ya suami pulang dinilai itu bu bagaimana supaya suami puas cium tangan hmm. ibu harum semerbak. Siapkan air hangat Kalau dingin sedikit Minum oleh ibu ganti lagi Mau ke kamar mandi Siapkan Ketika makan Siapkan Kalau makan dengan ikan Ikannya untuk suami Kepalanya untuk ibu Cucuknya untuk kucing ya. was, Kalau di kamar Kamar rapi Bersih shush, shush, shush. Kalau ada modal Pakai pengharum Ibu penampilan yang menawan Seperti wanita penggoda Ya Orang yang maksiat aja begitu genitnya, kenapa yang halal tidak genit? Eh, ini serius, hadirin. Orang yang mau maksiat aja mati-matian, menggoda. Kenapa ibu yang sudah diberi modal kurang godaan? Mau pergi ke kantor, antar sampai pintu, cium tangan, doa. Kulepas di kau palawat, waduh, sambil lambe-lambekan kain kafan, ya, Wah. supaya suaminya ingat ke Allah. Ketemu, makan, tidur di rumah, pergi puas, kenangannya indah. Tetapi kalau sigma yang sebaliknya, sigma kekecewaan, ketika datang, mama. Apa lu mamah mamah duit sedikit banyak omong. Di mana kamu bawa duit berapa? Banyak eh, keinginan sebel punya suamalah keinginan pulang kecewa. Mau makan ma ada makanan apa? Eh, duit sedikit banyak keinginan. Enggak ada aja tu sisa-sisa bekas kucing. Mau mandi anduk tidak ada. Ada sabun sabun colek Aduh. Diam di kamar lihat ibu penampilan sesukanya rambut seperti donking kan ada itu ya di kamar pakai masker yang coklat tua itu di sini wortel sini ketimun waduh jadi kalau orang kecewa, kecewa kecewa kecewa kecewa kecewa kecewa lahirlah kutukan kalau memuaskan memuaskan memuaskan memuaskan lahirlah kepercayaan seorang istri, suami pulang memuaskan makan memuaskan kamar memuaskan kamar mandi memuaskan mau pergi puas pak pulang lagi ke rumah tapi kalau kecewa, kecewa, kecewa, kecewa sama oleh karena itu seorang yang ingin kredibel di dalam otaknya hanya satu bagaimana kita berkhidmat bisa memuaskan orang yang kita pimpin Makanya disebut oleh Rasulullah s.a.w. Sayyidul kaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum adalah pelayan kaum tersebut. Bukan penguasa kaum tersebut. Pemimpin adalah pelayan kaum tersebut. Bukan ingin dilayani, tapi bisa melayani. Setuju tidak? Nah jadi nantilah cari para presiden... Yang bisa menjadi pelayan bagi masyarakat setuju? Maaf ya, Dak ini mau ceramah, hadirin. Saudara-saudaraku yang budiman, jadi pemimpin tuh bukan seperti ini di dalam Islam, bukan di sini letaknya, tetapi piramida terbalik di sini. Pemimpin itu harus paling banyak pengorbanan pikirannya, pengorbanan tenaganya, pengorbanan hartanya. Dia boleh tidak punya apa-apa. Yang penting rakyat dan umatnya sejahtera. Itulah yang dilakukan Rasulullah yang mulia. Nabi Muhammad kaya tetapi habis kekayaannya dinafkahkan untuk melayani umatnya jangan terbalik umat jadi miskin, pemimpin jadi kaya ini tidak boleh saudara-saudaraku sekalian yang ketiga pemimpin hanya akan kredibel kalau dia kreatif inovatif, nah ini maaf bahasanya seperti itu ya mengapa sekarang dipilih jadi pemimpin tunggu sebulan, dua bulan yang pertama dipuji Tempo satu tahun bisa dikutuk Kenapa? Kalau dia tidak menjadi bagian dari solusi Makanya maaf-maaf saja Jangan bangga dipilih jadi pemimpin Jangan bangga diberikan jabatan Karena jabatan itu awal kehinaan Kalau kita tidak mampu terus Mengembangkan kemampuan diri kita menjadi solusi Lihat handphone Hah? Handphone Yang satu tahun yang lalu Sekarang hampir tidak laku Berlombak terus Makanya ciri khas Orang yang akan kredibel Kekayaannya bukan pada uangnya Tapi bagaimana dia mengembangkan dirinya Terus menerus Belajar kepada siapapun Berlatih untuk mengendalikan diri Dia terus cari ilmu Cari input, cari wawasan baru Tidak pernah malu makin dia mengembang kemampuannya, insya Allah dia makin bagian yang kreatif dan solusi bagi negeri ini, insya Allah. Mudah-mudahan, Allah yang Maha tahu siapapun, mengaruniakan kepada kita orang-orang yang jujur terpercaya, cakap memuaskan, serta kreatif, inovatif untuk menjadi solusi bagi negeri ini. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Nah, Salah satu keterampilan besar bangsa ini Tahu belum? Jadi bangsa ini sangat terampil Berantem dengan saudaranya sendiri Jadi kita itu seperti sebuah keluarga besar Sedang jalan masuk ke dalam lubang Terus sama-sama oh. Nah di dalam lubang itu Bukannya keluar Berantem Kamu sih Tanyol ada juga yang kreatif morotin yang di dalam dompet hilang ambilin ngumpulin sepatu terus ngumpul-ngumpul nah ini koruptor ini ya nipu lagi kamu mau gak naik ke atas bayar dulu sama saya padahal dia juga gak naik-naik ada juga yang mau naik sendirian aja gak naik-naik juga selebihnya saling mengutuk, saling mencela tidak pernah keluar yang kita butuhkan sekarang adalah Semangat bisa bersatu padu Makanya diharapkan Siapapun kelak Yang akan memimpin bangsa ini Terserah siapa saja Syarat pertamanya Kalau kita mau keluar Adalah belajar untuk bersatu padu Ingat konsepnya Tiga semangat Masih ingat tidak pelajaran ini Agar kita bisa bersatu Syarat yang pertamanya adalah Semangat bersaudara Si mata ini, kalau lihat orang lain, harus lihatnya sebagai saudara kita. Saudara macam-macam, ada saudara sekandung, ada saudara sesuku, ada saudara seakidah, tapi ada juga saudara sebangsa. Kalau lihat orang lain sudah jadi musuh, maka perkataan bagai pisau lebih cenderung ingin merusak, ingin cenderung menghancurkan. Tapi kalau tatapan kita melihat orang lain sebagai saudara, hati jadi lembut. Lihat, anak-anak jalanan, itu saudara kita, itu anak-anak kita. Kalau dia mau milih, dia pasti tidak mau hidup di jalanan seperti itu. Saudaraku sekalian, tataplah mereka, Aduh, apa yang bisa saya lakukan. Begitu pula partai-partai yang ada Kalau setiap partai jadi musuh Atau tiap partai punya 23 musuh Capek Satu musuh aja sudah capek Apalagi 23 Nah kita tuh Kalau lihat beda tuh langsung jadi musuh Anak beda pendapat Pergi, pergi. Kamu berani membantah orang tua Rapat Rapat itu yang paling penting Itu beda pendapat kalau rapat pendapatnya sama semua, buat apa rapat? Setuju? Setuju. Setuju, setuju. Yang kedua, semangat apa? Ayo. Satu, semangat bersaudara. Yang kedua, kalau kita ingin kokoh kuat, bicara apapun, sikap apapun, semangatnya adalah semangat solusi jangan semangat mempermasalahkan masalah tapi semangat memecahkan masalah dan itu bukan untuk kepentingan kita tapi untuk kepentingan pecahnya masalah itu kalau hanya ngobrolin masalah mah gampang kalau ada kebakaran yang penting itu bukan teriakannya tapi memadamkan apinya yang paling gampang tuh teriak kebakaran, kebakaran Bukan tidak boleh teriak kebakaran, tapi tidak akan padam dengan diomongin. Makanya yang saya butuhkan, semangat yang membara di negeri ini. Ini tes solusi, ini tuh nambah masalah atau bagian daripada penyelesaian masalah. Mempermasalahkan masalah itu gampang. Sekarang bangsa ini membutuhkan orang-orang yang dalam pikirannya bagaimana memecahkan masalah ini. Mama, diam kamu Mama. Kamu tuh harus memecahkan masalah rumah tangga. Si bapak ternyata nambah masalah sebab ngomongnya galak. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, saya mohon kepada semua pihak jangan terburu-buru mengatakan sesuatu karena dampaknya sangat besar bagi negara ini. Kasihan rakyat ini sudah sangat lelah sekali, hampir bosan melihat perseteruan. Ya, bosan tidak sih bu? Tolonglah juragan-juragan politikus. Masa negara ini harus dipimpin oleh anak-anak. Anak-anak mah ribut-ribut juga cepat damainya. Ribut-ribut dikit damai. Betul tidak? Masa harus nanti yang menggantikan anak-anak ini? Masa tua-tua enggak bisa akur sih? Memang katanya menjadi tua itu mudah. Yang susah itu menjadi dewasa. Nah kita tidak butuh orang-orang yang hanya sekedar tua. Yang kita butuhkan orang-orang yang bisa dewasa. Karena orang dewasa itu cirinya bisa memecahkan masalah. Padahal katanya kalau ingin tahu kekuatan sebuah negara gampang. Lihat dua hal. Berapa banyak perhatian dia terhadap pendidikan. Berapa banyak perhatian dia terhadap generasi muda. Itu negara yang benar. Kalau dua hal ini dianggap remeh remuk itu negara itu. Yang ketiga. Semangat sukses bersama Jadi yang namanya sukses itu bukan kita yang dipuji Salah Kalau kita dipuji Wah, aa, titik-titik Itu yang sukses itu bukan saya Kalau saya dipuji Yang sukses itu orang tua, guru, teman-teman Karena mereka yang membantu seperti ini Kesuksesan kita itu adalah bagaimana kita menyukseskan orang lain itu sukses. Guru yang sukses bukan dia yang paling pinter di kelas atau pasti itu mak kata guru teh, hm, ini murid bodoh-bodoh semuanya nilainya tiga pasti gurunya yang bodoh nggak bisa ngajar ya. Guru yang baik adalah guru yang membuat muridnya bisa lebih pinter dari dia. Pemimpin yang baik di negeri manapun adalah pemimpin yang membuat rakyatnya cerdas. Yang membuat bangkit kader-kader pemimpin yang baru. Makanya di otak kita tuh jangan mikirkan kesuksesan diri kita. Otak kita tuh selalu memikirkan bagaimana kita menyukseskan orang lain. Kalau kita punya pembantu di rumah, pikiran kita bukan menyerap tenaga dia pikiran kita bagaimana pembantu ini bisa maju, bagaimana anak-anaknya bisa maju, bagaimana kalau ibunya jadi pembantu di rumah anaknya kita sekolahkan jadi sarjana otak kita tuh mikir terus bagaimana menyukseskan orang lain lihat tetangga, bagaimana tetangga saya bisa sukses, lihat karyawan bagaimana karyawan kita bisa sukses itulah kesuksesan jadi kalau mau menang pemilu, sikut sana, sikut sini, licik sana, licik sini. Itu mah dari awal juga sudah kalah dia. Walaupun dapat suara, tapi dia tidak dapat dirinya. Kalau mau menang pemilu, mau apa sih? He? Mau apa sih? Enggak ha? lama lah jadi penguasa Indonesia mau mati nanti juga, betul tidak? Sekarang mau apa? Apa? Rebutan-rebutan sikut sana sikut sini licik-licikan Mau kemana mati demi Allah mati nanti juga Tinggal matinya harum atau bau namanya Itu kan Sekarang saudara jadi punya kedudukan jabatan Tapi dikutuk dilaknat Terus apa artinya Makanya maaf-maaf saja buat saya mah pemilu yang menang itu adalah pemilu yang jujur pemilu walaupun berapa sajalah bilangan mah itu mah tak enggak begitu signifikan yang mahal itu kejujurannya yang licik licik siapa aja ah mau menang aja udah licik gimana udah menang nanti ya bahaya betul tidak saudaraku sekalian jadi yang ada di dalam benak kita tuh enggak usah kita ingin menonjolkan diri kita sendiri saja. Ingat yang menonjolkan diri tidak pada tempatnya itu seperti ambeien. Harus dioperasi dia. Kita harus mengukur diri kita dengan realistis. Karena katanya di Indonesia ini banyak yang GR, gede romongso, gede rasa. Dia tuh enggak ngukur dirinya. Kalau enggak ngukur kan suka lucu, Pak misalkan kepala salah ukur kopea kekecilan lucu kopea kegedean seperti helm lucu makanya pandai-pandai ngukur diri yang baik, saya tuh siapa kemampuan karunia Allah kepada saya apa oh ini tuh amanah atau bukan nah kalau orang-orang yang tulus ikhlas walaupun nanti jadi atau tidak legislatif gak ada ruginya Buat saya mah udah kampanye udah beres jadi amal kalau kampanyenya benar udah ikhtiar udah amal. Dah jadi dewan belum tentu terbaik. Enggak usah saya kasak-kusuk menggadaikan harga diri buat apa kita punya mobil berharga, punya rumah berharga, punya penampilan berharga, tapi kalau dirinya sendiri tidak punya harga. Kan ada itu yang jreng jreng waduh keren wah segala dipakai misalkan mentereng lah pokoknya bos besar tetapi kalau jujur gak ada apa-apanya keatasan kerjanya menjilat cari muka, cari perhatian ke samping menyikut, menjatuhkan kerakyat kus, kus, kus, menginjak beras orang miskin dimakan oleh dia karena dia miskin asli ya. sudah punya istri dia berjina dengan pelacur yang menjijikan bekas setiap orang hei tapi dia merasa keren dan celakanya teh orang-orang di sekitarnya juga menghargai. Enggak barokah negara seperti ini. Ya. Enggak apa-apalah kita mah punya para pemimpin yang biasa-biasa tapi dia punya harga. Lihat Jenderal Sudirman, tidak punya itu segala yang hebat, makan batuk-batuk, tapi dihormati. Kenapa? Karena selama karirnya beliau itu menafkahkan dirinya untuk menyukseskan akibatnya dimuliakan. Tapi lihat, yang selama karirnya sibuk meraup untuk kesuksesan dirinya, itulah yang biasanya menjadi hina. Oleh karena itu, Saudaraku sekalian, ingat, orang yang sukses bukan orang yang dirinya dipuji. Orang yang sukses adalah orang yang bisa menjadi jalan kesuksesan bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Para pembuat iklan Tolong kalau bikin iklan Tidak usah dengan menghina iklan yang lain Kalau mau maju Maju tanpa harus menghina Ya Hei partai-partai Kalau mau sukses silahkan tampilkan yang terbaik Tidak usah menghina mencela partai yang lain Para kandidat Maju dengan kemampuan brilian Tanpa harus menghina Kandidat yang lain Kita butuh orang maju tanpa menginjak apa kalau dia intan, oh sampah jiji gak usah kalau jadi intan, mah intan ditaruh di tempat sampah juga tetap intan tapi kalau sampah ditaruh di kotak perhiasan tetap aja sampah makanya, jadilah intan-intan jadilah mutiara-mutiara gak akan salah, insyaallah sebaik-baik pemimpin adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak membawa manfaat Baik saudara-saudaraku sekalian Saatnya kita coba pembahasan SMS Aa, ha -ha, demokrasi identik dengan voting Kalau yang menjalankan demokrasi itu banyak yang jahat bagaimana? Nah kita aja berusaha memperbaiki diri Supaya nanti yang baiknya banyak gitu Selalu ujungnya 3M Apa 3M? Mulai dari diri sendiri Mulai dari hal yang kecil Mulai saat ini Siapa calon presiden yang A -A pilih? <tuh> Apa kriterian? Dengar ya AAP tidak boleh bicara nama Tidak boleh bicara bendera hanya boleh bicara kriteria kriterianya apa? sidik, amanah, patonah, Res. A'a katanya A'a tidak mau jadi presiden padahal kami sangat mengharapkan pemimpin yang saleh wow. yang insya Allah ada pada diri A'a begini rekan-rekan memimpin bangsa ini tidak cukup dengan ingin. Tidak cukup juga dengan soleh. Tidak cukup dengan populer. Tidak cukup dengan ambisi. Tidak cukup dengan banyak pendukung. Ingat sabda Nabi. Jikalau suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Fantazirut sa'ah. Tunggulah kehancurannya. Jadi siapapun yang mau maju jadi presiden. Tapi sebetulnya dia tidak mampu maka dia sedang menghancurkan negeri ini nah saya mikir boro-boro ngurus Indonesia ngurus pesantren aja gak gampang tapi kan ah, ngurus bukan hanya dibandingkan ngurus pesantren ya kalau ngurus yang kecil-kecil aja belum sanggup bagaimana ngurus yang gede kan nanti yang membangun adalah tim ya makanya cari nanti yang kira-kira paling mampu nyari yang sempurna tidak akan ada di Indonesia adalah bagusnya tapi ini rahasia kita kita yang ketiga ya rahasia hari ini banyak rahasia memang ini pak jadi sesudah saya telaah-telaah gitu ada ini posisi presiden dan wapres ini wapres tuh banyaknya cuma jadi wakil harusnya presiden dan wapres seperti tangan kanan dan tangan kiri. Tuh, bisa te bukan tepuk tangan ininya si contoh. Bisa begini. Kalau ada apa? Bisa masuk. Bisa. Kalau ini hanya wakil aja nunggu ini lumpuh gimana? Jadi saya pikir nanti itu gak tahu undang-undangnya bagaimana kita harus punya presiden dan juga wakil presiden yang tangguh yang bukan hanya meresmikan, mewakili. enggak, ikut mikir, ikut memecahkan masalah apa kekurangan yang ada di presidennya di wakil presidennya harus ada sehingga benar-benar menjadi sinergi seperti suami istri lah jadinya saling menguatkan subhanallah Nah ini yang harus kita pikirkan bagaimana nih. Bagusnya memang tangguh, harus tangguh punya kemampuan mendidik masyarakat. Yang penting selain yang disebut cakap tuh minimal 4 kemampuan standar. Satu, visioner. Dia bisa membayangkan mikir bagaimana Indonesia ke depan dalam 10 tahun, 20 tahun. Yang kedua, ahli strategi bagaimana menyusun pentahapan dengan brilian. Yang ketiga, ahli menggali potensi dan mensinergikan potensi masyarakat Dibangkitkan potensi masyarakat dan bisa seperti ini Dan yang keempat, pemimpin sejati Dia bisa mendorong masyarakat bergerak Masyarakat jadi ngerti cita-citanya Masyarakat jadi ngerti pentahapan mencapai cita-cita Jangan sampai ingin bangunan Baru juga gali pondasi Ini gagal nih Kenapa? Mana gak ada gentengnya Genteng mana nanti Kalau mau ngebangun bangsa ini harus siap dengan pentahapan Tolong Harus ada yang bisa mendidik Menggerakkan masyarakat Yang pasti menyelesaikan bangsa ini Tidak boleh oleh sendirian Mustahil Tidak mungkin satu kelompok Tidak mungkin juga satu partai ini mah saya mau wanti-wanti ya kepada siapa saja yang jadi presiden atau wapres atau apa tolong satu hal yang agak terabaikan di negeri ini adalah peranan generasi muda pasti berakhir orang tua yang ada sekarang ini mau tidak mau bakal berakhir kalau anak-anak mudanya seperti sekarang ini maaf ya tidak jelas cita-citanya tidak jelas tata nilainya wah ingin hura-hura yang ditonton juga banyak yang tidak kukuh mau kemana saya memang bangsa ini seperti apa nanti ya kalau tontonan-tontonannya tidak mendidik padahal itu dilihat anak kepada guru jadi tidak sopan ke orang tua tidak sopan tidak mengerti tujuan hidup tidak mengerti bagaimana mencapai prestasi dengan baik saya cemas juga nih ada perlombaan-perlombaan Yang membuat sukses itu dicapai dalam tempo begitu ringkas Enggak bisa Sukses itu adalah sebuah proses Orang yang tiba-tiba melejit Mental tidak kuat Iman tidak kuat Dia akan jadi contoh buruk nanti Makanya kita harus ada yang mendidik bangsa ini dengan baik Harusnya presiden, wapres, para menteri adalah pendidik yang baik bagi bangsa ini Setuju? Alhamdulillah Saudara-saudara Saya mohon Kepada seluruh masyarakat Di Indonesia Untuk tidak mudah bereaksi Kalau ada informasi yang kurang berkenan Kalau ada hal-hal Yang kurang enak Ingat rumusnya Bal ya. Bal itu apa Carilah informasi yang benar yang kedua Akurat dan lengkap Jangan mudah percaya kepada informasi Yang selintas saja Bagusnya carilah informasi Dan jangan mudah menyebarkan informasi yang tidak bal Karena kalau kita menyebarkan informasi yang tidak bal Nanti kita dianggap sebagai sumber fitnah Saudara-saudaraku, marilah di penghujung pertemuan ini Kita semua bermunajat Memohon kepada Allah Siapa tahu di antara yang hadir Atau ada yang bermunajat saat ini Adalah orang-orang yang berkedudukan tinggi di sisi Allah Sehingga doa-doanya diijabah Al-Fatihah Al-Fatihah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إيدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمد عليهم غير المجذوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب سبحان الله kepada Nabi dan Muhammad dan alaihi wasallam. Hadirin wahai saudaraku marilah sejenak kita menundukkan kepala. Tak terasa sudah berpuluh tahun kita hidup di dunia ini. Entah berapa banyak orang yang sudah kita sakiti. Kita tidak tahu bagaimana perasaan orang tua melahirkan kita ke dunia ini Apakah mereka bangga atau kecewa Sudah entah berapa banyak nikmat yang tiada kita syukuri Kita hanya mengeluh Mengeluh Entah berapa banyak sujud kita yang tidak ingat kepada Allah Sudah terlalu lama kita melupakan Allah Saudaraku. Bahkan dalam salat pun kita sedikit sekali ingat kepada Allah. Padahal akan datang saatnya kita meninggalkan dunia ini. Mau tidak mau malaikat maut akan menjemput kita. Tinggal kalau kita sudah wafat kelak. Apakah orang akan mengenang kebaikan kita? Atau justru orang akan mengenal kebusukan diri kita Sudah siapkah saudaraku Andai kata suatu saat kita terbungkus kain kafan Sudah siapkah ketika dikubur Menghadapi pertanyaan Mungkin nanti ada pertanyaan Hei manusia Apa saja yang kau lakukan di dunia ini Setiap hari hanya memburu dunia salat kau abaikan Allah tidak pernah kau ingat Orang tua kau aniaya Seakan tiada waktu untuk tersenyum kepadanya Keluarga kau hianati Anak-anak tidak kau didik dengan benar Tubuhmu penuh harta haram. Mana dunia yang mati-matian kau cari siang dan malam? Kini kau sudah jadi bangkai busuk yang menjijikan, penuh belatung. Mana mana dunia yang siang malam kau rebut? Sadarku, tidak ada teman bagi kita di kubur selain hanya amal-amal kita. Dunia hanyalah mampir, dunia hanyalah mampir. Dunia hanyalah tempat kita berbekal pulang Dunia adalah tempat kita mempersembahkan yang terbaik dari kehidupan kita Bukan agar mendapatkan imbalan duniawi Tetapi itulah tugas kita di dunia ini Kita harus melakukan yang terbaik Kita tunggu saat kematian kita Orang tua kita harus puas dengan kehadiran kita Keluarga dan anak-anak kita harus puas Memiliki orang tua seperti kita Tetangga kita harus puas Merasakan bertetangga dengan kita Kita akan tunggu saat kepartian kita Dengan ikhlas Andai kata kita sudah mempersembahkan yang terbaik Dari hidup ini Allahumma salli wa salli mabarik ala Sayyidina Muhammad Wa ana alihi wa as'abihi ajma'in Ya Allah Wahai yang maha mendengar Engkau tahu Hati kami jarang ingat kepadamu Engkau pun telah saksikan Nikmat yang engkau beri Jarang kami syukuri Engkau pun sudah tatap Banyak maksiat yang dilakukan Oleh tubuh kami ini Hari berganti hari dosa kamikian melimpah Sedang umur kamikian sedikit Ya Allah jadikan siang ini menjadi ampunan bagi seluruh dosa-dosa kami Wahai yang maha pengampun Ampunilah sebusuk apapun diri kami Sekelam apapun masa lalu kami Ampuni jikalau pada tubuh ini ada harta haram ada makanan haram. Ampuni jika lalu tubuh kami ini pernah melakukan perbuatan haram, ya Allah. Ya Allah, ampuni sedoliman kami kepada ibu bapa. Berikan kesempatan bagi kami membahagiakan orang tua kami, ya Allah. Selamatkan ibu bapa kami. Ampuni dosa dosanya, ya Allah. Muliakan dunia akhiratnya. Rabbana habla namin azwadina, waduriyatina kurotaayu, wajalna lilmutakina imama. Berikan kepada kami pasangan terbaik dalam hidup ini ya Allah. Rumah tangga yang sakina, keturunan yang soleh soleha. Jangan biarkan terlahir dari kami keturunan yang durhaka ya Allah, yang menjadi sumber malapetaka. Titipkan kepada kami keturunan yang mulia, akhlaknya, sehat lahir batinnya. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang dalam kesusahan berikan jalan agar selalu dekat dengan. Tolonglah saudara kami yang fakir, ya Allah, berikan jalan agar dapat mencari nafkah yang halal berkah. Tolonglah saudara-saudara kami yang terhina dan direndahkan, bangkitkan ya Allah agar menjadi hambaMu yang terhormat bermartabat. Tolonglah saudara-saudara kami yang teraniaya, ya Allah, jangan biarkan kaum yang zalim berjaya di bumi manapun. Tolonglah saudara kami yang tersesat, ya Allah, berit petunjuk agar mengenal jalan mengenalMu. Tolonglah saudara-saudara kami yang bergelimang dosa dan maksiat, berikan jalan agar menjadi orang yang dapat bertawakal. Ya Allah, selamatkan bangsa kami ini, Ya Rob. Bangsa sebesar ini terhina, Ya Allah. Karuniakan kepada kami, Ya Rob, para pemimpin yang dapat menjadi suri teladan yang dapat membimbing kami mengenalMu yang dapat membimbing kami hidup lurus di jalanMu yang dapat membimbing kami hidup mulia ya Allah karuniakan kepada kami para pemimpin yang mencintaMu dan dicintai olehMu yang mencintai hamba-hambaMu dan dicintai hamba-hambaMu Jangan biarkan hamba-hambamu sebanyak ini tergadai kepada kaum munafik, ya Allah Jangan biarkan kami tergadai kepada orang-orang yang fasik Ya Allah, hanya engkaulah yang menggenggam bangsa kami ini Selamatkan, ya Allah Berikan kesempatan bagi kami untuk merubah segala kemiskinan ini menjadi martabat di sisimu Ya Allah, tolonglah Jangan biarkan kezaliman berjaya di belahan bumi manapun ya Allah. Jangan biarkan kaum yang zalim merasakan kemenangannya ya Allah. Bangkitkan hanya yang adil, yang mulia dalam pandanganmu, Robbana Atina fid Dunia Hasana, Wa Fil Akhirati Hasana Tawakina Adzabannah. Ya Allah, jangan biarkan bangsa ini berpecah belah. Jangan biarkan umatmu bermusuhan. Lunakkan hatinya ya Allah agar merasakan indahnya hidup saling menyayangi di jalan yang koridoi Rabbana atina fit dunya wa fil akhirati hasana, waqina adaban nahr. Subhanallaharabbil alaihi tamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan kesempatan untuk berbincang Semoga Allah memberikan kepada kita kesungguhan untuk memilih yang terbaik Yang dapat membimbing bangsa kita Mulia dunia wal akhirat Selamat berjuang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh